itu. Halo, re, ya, kalian baru muka pere. Semoga sehat selalu ya. Re. Oke, ketemu lagi di video Q&A kita yang ke-2. Oke. Ayo langsung aja kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Langsung aja pertanyaan pertama. Dari @aditanaputa22. Mbak, gimana caranya jadi YouTuber? Cara jadi YouTuber, Mbak? Itu ee Kamu harus tahu pesooknya di mana dulu atau enggak bakatnya di mana terus bikin akun Gmail setelah itu bikin video bikin konten itu sekiranya yang apa bisa maksimal di dari ya Siap. yang menarik terus habis itu bisa bikin video diedit kalau perlu dis terus di-upload setelah itu di share ke teman-temannya dan itu pun kita harus rutin apa gitu. Next dari @nugroho9919. Eh, kenapa Kentrum atau Oke okay, Liberal harus pakai senar raket gutangis? Hmm. Oh, kayak sih nggak harus sebenarnya, cuma kita lebih lah, bah, Lebih Bisa suka, rakyat. lebih suka pakai senar itu jadinya okay. enak. Next dari @afrika29. Rahasia sukses apa? Do. Consistency <tuh> usaha terus aja siap next, pertanyaan dari adrudirs49 susah mana kak cari pasangan hidup sama nontonin tuntun lagu buat digaver halo oh, apa him? halo sama le aku <laughs> lewe <laughs> le ankel <asuk> ga le tuntun gitar le sama sama next dari adput Andri Salbiwa Andri Kenapa gak pernah ngadain giveaway? Oh giveaway ya? Pengen sih sebenernya ngadain Cuman, uh, oh atau engga kalau ntar deh nunggu 500k sepuluh <gir> Siap, aku Next, dari alvaro.ar Caranya telekentur mesenar 3 gimana? Aku pengen belajar kayak kamu Tuh itu kalian apa bisa lihat uh, aku kemarin abis simul iya iya kalian bisa lihat liat di... Di akun youtube aku ada Misalnya disitu ada, ada Mulai dari setemanya, cara masang senarnya Sampai kejeritannya Next, pertanyaan dari Edmeriaaan Kak suka download apa pop of it? Jawabnya harus barang-barang ya Satu, dua, tiga Rigi Rigi, <laughs> <Gimana? tuk> siap Yom. Next, dari Edcahyao underscore Jo Bagaimanakah cara menjalani hidup dengan melewati berbagai rintangan dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini dan selalu bisa mengusahakan dengan memberikan yang terbaik untuk masa depan diri kita sendiri, lingkungan Nusa dan Masa dan negara? Mereka <tuh> Intinya uh, cara melewati rintangan yang ada dalam hidup. Oh, intinya sih enggak usah apa? Enggak usah dengerin omongan orang wah. Kita jalani aja apa yang Next, dari Ad Handialka, ini 97 Gimana perasaannya pas udah banyak yang mengenal para seneng sih, seneng. Ya, seneng soalnya udah apa ya? Udah lama juga sih doingnya okay. Next, dari Ad @mhm Mulai umur berapa bisa main akut musik? Kok dulu mulai... eh, itu mulai TK lo enggak sore dulu tapi dengan uh, keyboard main keyboard terus uh, masuk SMP itu mulai belajar gitar terus masuk SMA belajar elektro bang di kelas 2 SD main positif oh, gitar Oh ketemu di sekolah kita SMP Oh dari SMP. SMP. next dari FP Kre yes. 11 enggak pernah pikir paling baru Sih, Biar apa kalian gak bosen gitu, kita yeah. kan nyanyi doang Oh ya atau enggak kalian bisa komen di bawah eh uh, Kita selain musik uh, atau bisa bikin um, challenge uh. atau nge-vlog gitu Kalian bisa Comment. request kalian di bawah Siap. Pertanyaan selanjutnya dari app nyamuk.nakal21 <laughs> Nyamuknya Jauh <laughs> Kapankah lomba vokal benar dibentuk pertamaan? Oh, itu di atau uh, tanggal 12 September 2019. <tuh> Next, beri ad Bala Pikachu. Nyanyiin baladku ada 5, huruf vokal diganti i, nadanya start. Itu khusus no untuk balla Pikachu. Yuk, ada mana? Eh, bareng di li 023 kak lagi susah dicover menurut karena apa Susah, susah, susah, kakak. Kakakak susah, Kakakak. Kakakak susah, kapa? Kapa apa susah? Kapa apa susah? Kapa <tuk> susah? Susah Siap. Next, dari Edmona Lalavo 26 kapan buat lagu sendiri? Lagu oh, sih gitu sih, iya pengen banget Eh langsung lah Next, dari Ednavira Aulria Kak, bisa meng of jen jen jen jen Oh, kalau aku sih apa awalnya cuma bisa satu ya. Cuman keyboard dulu terus uh, udah bisa main keyboard uh, jadi pengen bisa yang nah, alam musik uh, alam musik yang lain gitu. Jadi pengen Dari banget juga. Next dari app ardina.18. Kak Vera pertama kali mengawali kadenya gimana? Aku awaliku iseng, Rek. Jadi awalnya itu iseng, jadi terus sekarang sekarang ya udah tinggal lanjut I love, I love you I love you I love, you. I love you. <laughs> okay, okay. Next Dari F Underscore Underscore Underscore Underscore Underscore Sekapu Kak Vera umur bapa? Kenapa Kak Vera bisa lihai mainkan dan bisa cepat hap hap dengan cepat bagi bagi uh, aku aku um... 18 Itu ya, intinya kalau main ke itu Kalian Ya, hovering code-nya diurusin hover Terus lancar di jelahnya Ntar kalau udah, ya latihan tiap hari Ntar juga bisa lancar sendiri Siap Pertanyaan selanjutnya dari Adchacamona.ex Kok bisa kenal Kak Ilang Dan terus dapet inspirasi dari mana Buat nge-cover lagu bareng Sama Kak Ilang Kalau itu ya Aku dulu udah Gilang ini dari SJ. SD. SJ SD ini soalnya dari <laughs> dari SD SMP, tapi SMK-nya kita beda gitu, beda sekolah. Oh, yeah. Betul. Terus uh, lama enggak ketemu, lalu kemarin kita kan, Terus cari-cari oh, main-main. Akhirnya kita coba bikin kolak, uh, kolak. ternyata cocok banyak yang suka ya. Ya udah, habis masuk. Hmm. Oh iya, dan sekalian kita klarifikasi Kalau aku sama Gilang itu cuma temenan ya Gak ada ya. hubungan lain Just partner Banyak salah paham partner. Ya, uh, Just partner Oke okay, guys, jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah tanya di Instagram kemarin Dan kita mau maaf banget Soalnya kita gak bisa jawab. jawab pertanyaan kalian semua Hanya beberapa Dan kita berterima kasih banget buat kalian semua yang udah support kita sampai sekarang ya Gilang Terima kasih 재미za és ót experiences.